Apa hukumnya menggunakan jasa Gopay Dengan kita Menaruh deposit terlebih dahulu Di sana Apa hukumnya hmm? Jasa mereka Mungkin bisa kita klasifikasi Menjadi dua yang pertama jasa Dengan tanpa deposit Kita pakai jasa mereka Kita bayar normal Ini diperbolehkan Dalam perkara-perkara yang mubah Bukan dalam perkara-perkara yang haram Tatkala kita mendapatkan Bonus langsung Labas diskon langsung labas. Yang kedua, kita menaruh deposit di sana. 300 juta, 2 juta. Dikarenakan deposit yang kita taruh di sana, kita mendapatkan diskon. Potongan harga. Ini baraklasikum termasuk dalam kategori Karbon jaru naf'an ah. pinjam meminjam yang mengandung unsur kemanfaatan kitanya yang dapat kemanfaatan dari situ difahami secara ya? entah antum katakan deposit ini sifatnya utang piutang entah kamu katakan sebagai pinjam meminjam entah kamu katakan sebagai wadiah uang yang disimpan di sana itu semua dalam tiga kasus di atas tidak boleh ada keuntungan bagi kita. Dipaham ya? Tidak boleh ada faedah bagi kita. Ketika ada faedah bagi kita, maka kita mendapatkan riba. Namanya riba karab falayajuz.